rubbihi wa barokatih amin ya allah ya Rabbah. nasihat yang ke-28 wa qaulah samina wa shurur ini ada yang unik dari 28 ini samina itu 8 kalau gendut bahasa arabnya saminun <laughs> yang lihat babu adliit ke saya tadi orang lebih jadi ada apa antara samina 8 sama saminun gendut jadi ada mirip-mirip ya nah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada yang gemuk-gemuk Amin ya gemuk juga rizkinya 10 persen. Alhamdulillah ya 10 persen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasehat yang ke 28 Hatim Al-Asam Dari Hatim Al-Asam Rohimahullahu Amin Nama aslinya itu Bukan Hatim Al-Asam Al-Asam itu apa kemarin Hatim yang budak ya. Jadi maksudnya adalah Dia ini dikasih anugerah Oleh Allah eh, Derajat yang mulia Karena menutup Naib seorang perempuan Yang kentut di depannya nutupin aib aja di angkat derajatnya oleh Allah. Kita mau ada yang kentut, pakai nenggandeng, mana hitutnya? Harusnya tutupi aibnya. Ternyata hanya nutup aib aja jadi terkenalnya hating al asol. Ya. Kalau kata orang sunda menutupi kawirangannya gitu ya? Apa <tuh> kawirangannya itu? Kalau ya. <tuh> menutupi kemaluannya gimana? <tuh> menutupi rasa malunya. Jadi bayangkan perempuan goli luar biasa, air blenders teng hitut karena bau deh karena putih tadi malam. Aduh luar biasa. <laughs> Pastinya secakap apapun kalau perempuan udah kentut, nah udah hilang kecakapannya. <laughs> Jadi tapi katanya gitu, makin cakep makin bau kentutnya bang. Jadi kilawah pola begitu. Dalilnya ada ada. Wong kayu entu tema bau. <laughs> Dengar dia wayang kulit tu. <laughs> Jadi makin gelis makin bau mana. <laughs> Miss Mau Miss Universe juga kan? Okey, terima Baik. Mudah-mudahan dari cerita Hatim Al-Asam Kita jadi mau menutupi Aib seseorang, tidak usah diumbar Aibnya Karena itu diantara sifat yang Luar biasanya Allah Diantara sifat baiknya Allah Itu adalah Menutupi aib orang Jadi walaupun orang sudah berdosa Banyak kemarin kan ya berdosa Luar biasa ini berdosa Melakukan hal-hal yang kira-kira berdosa Tapi tetap Aibnya ditutupi oleh Allah beda lagi kalau misalnya aibnya dia buka sendiri, dia ceritakan dan lain-lain, dia umbar di enter enterpreneur kemana itu di TV-TV entertainment <tuh>. ya, dia ceritakan sendiri, sebetulnya Allah sudah menutupi aibnya, eh malah dibuka oleh dirinya, itu beda lagi itu salah satu kebaikan Allah menutupi aib seseorang mudah-mudahan itu pun sifat kita ya jadi air seorang ditutut tututi. Eh hari siram mata bau itu tak? Nah, enggak, gitu ya. Tapi, tapi saya bohongnya. Yang pertama nasihat dari Hatim al Asyob Mansur Rafa Jadi di sini kita belajar tasri. Rofa Yusriput, tasripan, tasripan. Pokoknya hari ini ya. Hari ini ulangan ya. Sudah. Ah, Ayo, saya sudah. Ya, nah, hari ini akan dibagikan hasil ulangan yang nilainya di bawah 4 pindah madhab Mansorofa arba'an ila arba'in wajada al-jannah. Barang siapa yang berpindah, sarofa itu berpindah, merubah mukon atau bahasa kerennya ya. Barang siapa yang mukon Arbaan ila arbain Empat hal ke empat hal yang lain wajada al jannah Maka akan menemukan surga Maksudnya gimana? Di situ ada air artinya Mantaroka Apa mantaroka Barang siapa yang boleh taruh Oh bukan Mantaroka barang siapa yang meninggalkan Arbaan empat hal Wata wajah Dan berpindah ila arbain Kepada empat hal yang lain wajada al jannah maka akan menemukan surga. Nah, wajada di sini kita sudah biasa. Wajada itu isim fiil huruf b. Wajada. Nah, isim, isim dari mana Abu? Nah, agamah alimanya. Oh, alimnya? Oh, nggak terima ketua pelat. Wajada bi an bi al amar. <tik> Wis luar biasa. Siapa dulu kepala sekolahnya? Enggak <tik> <tik> <tik> ada huruf. <hubung. tik> wajada al-jannah akan menemukan. Biasanya kalau wajada tuh bingung, wajada ini nanti fi'il mudorinya apa? Wajada yajidu apa wa ja yajadu? Karena biasanya kita kepeleset. Oh, karena ada huruf halat nanti Banyaknya masuknya ke bab tiga ternyata tidak semua. Wajada al jannah maka akan menemukan surga. Siapa ingin ke surga kan? Yeah. Jangan nyanyi subuh subuh bubar. Yang pertama apa kata Sheikh Hafiz Al Asom Barang siapa yang menemukan empat hal emak eh, berpindah dari empat hal maka akan menemukan surga Number bower yang pertama anoum hilal kubur Hah? tidur di kuburan <laughs> wah ini kalau bahayanya ngajinya pakai Google Translate tuh ini tidur di kuburan wah udah repot ini persis kayak tadi malam di sahabat-sahabat PPM di DT saya sampai jam setengah satu itu belum beres. Ya gara-gara membahas Ar-Rahman al-Arfif Tawah <laughs> Sudah setengah satu Udah kan nanti lagi kita lanjutkan Oke okay? <laughs> Akhirnya ya Ya itulah pentingnya ngaji kepada eh, orang yang Ngerti ya gitu Jadi tidak hanya menerjemahkan kata Kalau menerjemahkan kata Tidur ke kuburan oh, orang, Siapa yang tidur ke kuburan Maka akan menemukan surga Tidur di kuburan bin Hongkong Maksudnya an-nau ilal kubur. Nah di sini Syekh Nawawi menjelaskan maksudnya pindah dari tidur ke kuburan adalah tarquroh hatin naung meninggalkan enaknya tidur watawajah ila rohatihiil kubur dan berpindah kepada hal yang menenangkan di kuburan. Maksudnya beramal soleh. Waktunya orang tidur dia tahajud. Tahajud itu salah satu amal soleh Makin banyak amal soleh akan tenang di kuburan Amin ya Rabbah Jadi maksudnya seperti itu Hanau hilal kubur Barang siapa yang berpindah dari enaknya tidur Ke hal-hal yang membuat enak atau nyaman dia di kuburan Maka dia akan menemukan Surga, berbahagialah sahabat-sahabat Santidaul Halim, jamaah semuanya yang hobinya tahajud, alhamdulillah. <tuh> Mudah-mudahan itu ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama kata siapa ini nasihatnya? Sheikh Khatim al Asom An-Naum Ilal Kubur. Barang siapa berpindah dari enaknya tiduran, yang lain pada ngadah dir dan lain-lain jam 3 dia udah bangun ya nah itu diantara orang-orang yang akan menemukan surga <coughs> tenang aja patukur, gitu. Oh, orangnya pada tidur sih, gak apa-apa tenang saja menurut sehatin, orang-orang yang demikian akan menemukan surganya Allah Subhanahu s.w.t baik jadi menerjemahkannya jangan pakai Google Translate lagi jangan E, menemukan surga ketika tidur di kuburan. Wah, habis itu nanti jadi sarkub semua. Sarjana kuburan. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan. Orang yang akan menemukan surga adalah wal fakhra. Wal fakhra maksudnya adalah pakar itu ai bi anna tarkit tawul nas. Meninggalkan pujian dari manusia ingin dipuji, ingin disebut pangganteng, nah kan ya, maaf ya, ada sadar saya di sini, sadar saya pergi ya, disebut ganteng bangga gitu, wah, gue paling ganteng, ganteng itu adalah gangguan telinga wal Walpahro ilal miza, orang yang meninggalkan pujian ingin merasa senang karena dipuji oleh orang ilal miza. Ilar mizah maksudnya adalah Ila <tuh> amalil hasanat li adli ziyadatiha fil mizah Amal-amal kebaikan yang bisa menyebabkan dia uh, Selamat di jembatan yang Allah nanti Di jembatan uh, tempat penghisaban di akhirat nanti Nah biasanya amal-amal yang bisa menyebabkan seperti kurban Ya ibadah kurban nanti kita akan menunggangi hewan yang kita kurbankan ketika di dunia, misalnya ketika dulu nya berkurban domba gitu ya, nanti akan menyelamatkan kita dan diantaranya kebaikan dari kurban itu kan tiap lembar bulunya pak ya, tiap lembar bulunya jadi satu kebaikan padahal Lomba itu berapa ribu bulunya ya. bisa jadi jutaan yang berbulu luar biasa makanya cari yang berbulu berbulu itu singkatan bersih bugar sehat selalu jadi wah ilanin cowok berbulu bersih bugar sehat selalu kalau berkumis berkumis juga singkatan bersih bugar puasa senin kumis <lis> <lis> Narang itu <lis> satunya yang buat <bye> by <lis> Hei, orang yang meninggalkan pujian artinya ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ingin dipuji. Oh, mau kurban? Oh iya dam gue gitu ya. Belum tentu diterima ya. Kalau diterima alhamdulillah Makanya di nasihat-nasihat sebelumnya eh, salah satu sahabat juga mengkritik di antaranya beramal lupakan karena kalau amal itu bagusnya dilupakan Kalau dosa bagusnya diingat-ingat Kenapa dosa harus diingat? Agar tidak melakukan dosa lagi Yang kedua agar tobat dari dosanya Kenapa kebaikan harus dilupakan? Karena belum tentu diterima kebaikannya Waduh, kayaknya gak diterima kebaikan saya Udahlah saya beramal lagi seperti itu jadi tanda-tanda orang yang e, selamat Yaitu diantaranya Dia melupakan kebaikan Dan mengingat-ingat dosa Ada istilah Hasibu, koblaan, tuhasabu Jadi ukurlah diri kalian Hitunglah diri kalian Jadi sebelum tidur tadi dosa apa ya pagi Oh iya Tadi pas ngambil ayam saya ngambil dua Aduh dosa itu kayaknya nih. Sampai anak-anak kecil gak kebahagiaan jadi ngukur diri sendiri Nasihat yang kedua dari Sheikh Hatim al-Asam Orang yang akan menemukan surga Adalah orang yang meninggalkan Pujian dari orang lain Atau hal-hal yang Menggembirakan dirinya Kepada hal-hal yang bisa menyelamatkan orang Di timbangan Allah nanti Di jembatan Allah Mudah-mudahan timbangan kita adalah Yang paling banyak timbangan kebaikan Amin Ya Rabbal dan jangan lupa kebaikan itu diantaranya yang paling sering dilupakan orang adalah idhohar surur. Idhohar surur itu memberikan kebahagiaan buat orang lain. Lagi puasa ngasih makanan wah itu luar biasa itu. Duh fatur muhun udah ngasih makanan. kayaknya sih simpel simpel aja tapi itu ibadah yang luar biasa. temannya lagi sakit diurus ditanya mau saya belikan kain kapan kapan gitu. Kuburnya yang berapa jengkal ya <gir> Karena sekarang ukuran kuburan itu Gimana bayaran Jadi kalau yang bayarnya mahal Dikuburnya dalam 3 meter Kalau yang miskin itu Jempolnya kelihatan <gir> Kayak nguburin kucingnya. <gir> Dan di daerah kami itu banyak Di belakang pesantren kami Namanya dempul Karena yang meninggalnya nggak jelas di Pesantren itu ada rumah sakit dan ketika yang meninggal nggak jelas maka dikuburnya sedengkul, di sana. makanya istilahnya dempul karena dikuburnya sedengkul jadi satu ur. Jadi kalau teman-teman lagi main lagi ngapalin ngapalin Nakoman di sana Impriti karena sangat rindu, apa? sangat ribut sekali tempatnya Korah-korah kering-kering. -korah, korah -korah, nah, ayah jempolnya wah buat hadiah jempol, <Glain>. jadi ada istilah, jadi tempat penyumbutan juri, ya. juri setan dan lain-lain. Makanya kiai kami santri tidak boleh main ke dempul, karena di sana banyak jenazah yang dikuburkannya sembarangan gitu. Khawatir ke injak gitu, petar lagi ngapalin ke injak, woi gitu, buntun a, ah, <Glain. Glain>. <laughs> Isi di betot itu, kita suku Aing, betot Ai, betot. <laughs> ya dan saya belum pernah ke sana ya, kalau teman-teman yang lain biasa ya, ke daerah debu, apalagi malam sambil nyari nyari pelutnya, nang no? nyari pelut murah <laughs> karena nggak tahu daerahnya tuh nggak nggak luas lah, paling se sebesar Darul Halim, kanan kirinya tuh sawah. Ini rimbun banget gitu pohon pada tubuh akhirnya suburnya luar biasa karena pupuknya manusia nih Pak. <laughs> Jadi story base storinya seperti itu dan akhirnya ada perintah santri tidak boleh ke sana dan setelah diruno ternyata itu dan yang umurnya juga pihak rumah sakit yang dekat pesantren itu karena ya itu nggak jelas ya. Iya, udah meninggal, udah di apa loh di kamar mayat apa di autopsi kayak gitu, atau misalnya jenajah bekas praktek apa namanya fakultas kedokteran, kanan? Forensik ya gitunya. Jadi yang nggak jelas nanti mayitnya jenajahnya dibuat ini masa dijus, ya? Ya. akhirnya dikuburkan seperlunya saja. Namo dibilahiminalik ya, mudah-mudahan kita mangga gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik itu yang ke Dua nasihat yang ketiga dari siapa tadi? Seh Hafim al Asal orang yang akan menemukan surga adalah warroha hilasirah. Rohah itu istirahat, sirah itu jembatan. Yang istirahatnya di jembatan, itu ya? <laughs> Bukan begitu? Kalau istirahat di jembatan, insya Allah nanti pasopati macet makanya ada polisi di Pasopati ya biar nggak pada nongkrong di jembatan itu kalau ngajinya nggak beres tuh gitu Padahal siapa yang istirahat di jembatan maka akan menemukan surga surga min Hong Kong gitu ya ya bagus buat prewedding oke okay lah di sana fotonya oke okay lah. walaupun sekarang udah dilarang ya istirahat di jembatan kenapa ya ngeganggu orang apalagi jembatan layangnya di sana Kirchol gitu ya. Ya, sudah masuk gitu-gitu Ya, pada nongkrong kokoh-kokohan eh, Jadi dia nyatai pada sore-sore Eh, ayo, ayo, ayo, ingat bagaimana <laughs> ya. Jadi, kayak pengindahnya gitu ya Di sana itu rumah kita yang Ternyata ya. lingkungan kumuh <laughs> Yang itu bukan Yang itu mah bukan, bukan Terus <laughs> Pemandangannya bagus, apalagi di situ jembatan Pasopati. Oh yang lihat sana gunung gitu. Maksud lu apa? Kita tinggal di gunung, gokhah. <laughs> Asapang indahnya di situ, apalagi malam. Aduh, tahu-tahu dibacok preman. <laughs> Jadi bukannya istirahat di kuburan, maksudnya arrohah, maksud istirahat ke kuburan demi akutimbangan atau ke jembatan di antarokaro hatal badan. Orang yang meninggalkan istirahat badan watawajaha ilah amalin yasrimu almurur alasirot harusnya badan ini istirahat ya harusnya santai-santai badan ini tapi dia memilih amal-amal yang menyebabkan dia cepat untuk e, melewati sirot wadalika biisro ijti bil maasi. Di antara hal yang bisa membuat cepat kita nanti di suratul mustaqim Di jembatannya Allah Maka harus cepat-cepat menjauhi maksiat Lihat TV ada hal yang subhanallah gitu kan ya Segera Gedein <laughs> Segera dihapus atau segera dipindahkan Mendingan nonton Dora ya Mendingan nonton yang agak lehum lah Apa ke eh, Yang Ipin Ipin boleh atau yang kira-kira jauh dari fitnah lah yang kereta api bisa ngomong telepon keringan Thomas gitu kan ya Thomas and his friend gitu ya jadi ngaku preman nontonnya Thomas <laughs> ada lagi Charlton pelak apa kelopak kelopak kelopak keringan apa gitulah ya, jadi ikutan itu saya nontonnya ya. Teribadan nonton tadi entertainment apa? Infotainment. infotainment isinya yang isinya maksiat semua. <laughs> isinya maksiat semua, fitnah seseorang dan lain-lain orang yang cepat-cepat meninggalkan maksiat, maka dia akan cepat berada apa namanya? melewati shiratul mustaqim cepat sekali. Untuk orang yang harusnya istirahat, dia malah panamanya membantu orang banyak beramal soleh, maka dia pun akan mendapatkan anugerah selamat di shirathal mustaqim dan cepat di sananya. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang diselamatkan dan cepat melewati shirathal mustaqim. Amin ya alamin. Dengan cara ya tadi ada maksiat kalau mungkin yang eh, di Darul Halim terus ya level Kang Bobi misalnya godaannya sedikit. Dia dari subuh sampai subuh lagi di Darul Halim gitu kan. Tapi kalau yang kuliah terus yang sekolah gitu ya, biasanya ketemu temen, ketemu temen TTM ya, teman tapi mesum gitu ya. ya, pasti akan berat sekali. Tapi makin berat meninggalkan e, Maksiat atau hal-hal yang e, harusnya dosa, kalau dia tinggalkan lebih hebat lagi. Jadi godaannya lebih besar. Al ajru azru ta'am Pahala memperhitungkan tingkat kesulitan. Makin sulit makin berpahala Seperti itu Al-ajru pahala bi Jadi memperhitungkan tingkat kesulitan Waduh kita tiap kuliah mau berangkat Di maksiatul hungku Tapi kita hindari Datang ke kampus teman-teman juga Subhanallah gitu ya Yang ngaji-ngaji Yang maksiat-maksiat Itu ada salah satu masjid di kampus mana Bobo-boboana diharapkan masjid Subhanallah gimana caranya ini yang lebih prihatin lagi biasanya kalau lagi sholat sholat thuhur sudah makita susah buat khusyuk kalau di sini masih enak di salah satu masjid itu ada suara musik gitu apa namanya teh gemerang gemereng bukan taboni atau ya nanti lemur ah organ apa organ bukan orgen tunggal ya kalau mungkin sehari dua hari ya ini ketika hari ini masih ada musik ya. Saya pikir kita yang menghormati yang bermusik atau yang bermusik yang nggak menghormati orang lagi sholat gitu kan ya, kan bisa aja sedang sholat semua suara tolong dihentikan. Kayaknya nggak lama gitu kan. Apa memang kebetulan kelasnya di situ gitu kelas musiknya gitu. Sampai sekarang saya gimana itu ya, kita yang menghormati mereka atau mereka yang nggak tahu diri gitu kan ya. Kayaknya tadi malam diceritakan oleh Al-Ustadz eh, Apa namanya? Toleransi kita Kita yang selalu toleransi Kepada non-Islam Atau non-Islam yang eh, Selalu menjajah kita gitu Dikit-dikit toleransi Toleransi, hampir semuanya hanya Dihubungkan dengan toleransi Itu dipikir-pikir Bukan toleransi, tapi kelemahan kita memang. Yang kayaknya Lama-lama sih bukan toleransi terus Memang ditindas yang udah bilahim Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya buat sholat khusyuk itu susah. Ditambah ada gemerang-gemerong suara musik. Waduh, pastinya lebih susah lagi. Ukuran kita, ukuran kita bukan bukan ukuran khusyuknya para sahabat yang ketika dipanah apa dipanah teh? Ya dicabut panahnya ketika sholat nggak kerasa gitu ya. Ada nyamuk seorang nyamuk kelewat, Tadi bukan seorang ya nyamuk, sebuah ya. <laughs> ya, seekor ya nyamuk lewat aja kita masih uber awas ya ngisi sholat di uber, <laughs> ya nyamuk aja bisa mengganggu hal yang mengusukkan kita sholat ya, yang ngobrol di tempat hudo aja kita susah buat usuk ya. Ini ditambah lagi ada suara musik Ini PR buat kita semuanya Artinya kita yang toleransi Atau mereka yang gak tahu diri gitu. Harusnya ya diberi eh, Ketegasan Selama waktu sholat misalnya Kalau duhur itu jam 12 Sampai jam setengah satu lah paling lama Tidak memperdengarkan musik Di sekitar masjid Seperti itu Setelah nanti setengah satunya masih ada yang sholat juga Ya mungkin salah yang melalui sholatnya gitu saja tapi minimal ketika waktu sholat berjamaah kan ada komat dan lain-lain jadi untuk menyempurnakan ibadah kita mudah-mudahan ibadah kita sih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin ya robbal alamin terlepas dari khusyuk atau tidak ketika sholat apalagi sholat sambil air ya, Udah repot sekali baik itu yang ketiga apa tadi istirahat di jembatan maksudnya barang siapa yang meninggalkan istirahat badan dan segera meninggalkan kemaksiatan maka orang yang e, digambarkan tadi akan menemukan surga amin jarobar ya alamin kita diantaranya dan yang terakhir wasyahwat hilal jannah apa syahwat itu ya yeah. Maksudnya meninggalkan keenakan, meninggalkan hal-hal yang diinginkan. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang diinginkan, ayatarkus syahwat watawajah ilah mashokqotil ibadat fainal jannah kufat bil makari. Jadi barang siapa yang meninggalkan hal, -hal yang enak-enak menuju hal yang menyebabkan dia bisa masuk ke surga, ya tadi banyak-banyak amal soleh. Maka orang tersebut akan menemukan surga. Di situ ditambahkan hufatil Jannatu tuh bil makari. Karena surga itu banyak dihiasi dengan hal-hal yang nggak enak. Subuh-subuh gini ngajinya lengat, lengut, ngacai, kecelah, kecelah, gitu ya. Pastinya tidak enak. Tapi inilah di surga kan, amin. Ya. Jadi hal yang seperti ini ternyata yang bisa membuat orang masuk ke surga. Jadi nggak akan patuker tenang aja, oh mereka mah enak ya subuh subuh tidur biarin aja, oh mereka mah enak ya malam malam tengah sar, karek nggak apa apa biarin aja, lanjutkan ibadah kita, lanjutkan kesunahan kita, lanjutkan tahajud kita, kalau perlu sampai subuh gitu. Jadi eh, tidak akan patuker, insya Allah tidak akan eh, tertukar. Hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke surga Amin ya Mudah-mudahan dikasih keikhlasan oleh Allah Atau dikasih semangat Jadi ibadatnya malah semangat Jam setiga, setengah tiga Bangun, baik itu bangun sendiri Atau dibangunkan anak Tidur setengah satu Datang setengah satu Tidur jam satu Jam setengah tiga ditenang sama anak <tid, <tid, Ya mungkin Allah membangunkan gitu aja Jangan emosi, tendang lagi anaknya <gulau> Budak lebih dengan dua tahun gitu ya Atau jam setengah tiga udah bangun Entah cu-cu kan. Jadi ceritan tengah malam gitu kan Bapak, hanya eh, eh. <gulau> Ya, anggap aja itulah Hal yang bisa menyebabkan masuk surga Gitu aja, budak denyau Aik gara-gara jam gigi itu. <gulau> ya nggak apa-apalah mungkin dibangunkannya dengan anak dibangunkannya dengan nyamuk jadi lilir gitu ya jadi yang meninggalkan lilir yang ya, habis lilir kita nggak apa lilir teh terbangun sesaat gitu asanya saya terbangun sesaat dan kws tidur lagi kan biasa gitu ya nah, mudah-mudahan hal yang enak kayak enak enak tidur lagi habis subuh kan tidur pada subuh tuh uh, luar biasa ya habis salat subuh tidur suh bukanlah Moh itu seperti surga dan isinya itu tapi ternyata kita isi habis subuh itu ngaji ya karena ternyata kalau sudah terbiasa ngaji tidur habis subuh itu jadi guling gasahan guling gasahan itu ya terguling gasahan resah dan gelisah ya bahasa kerennya kan guling gasahan ya nggak seena Pitagorian, Pitagorian, Marawis, Ben Kepret Baik, mudah-mudahan empat hal ini menjadi tanda orang-orang yang masuk ke surga dan itu diantara kita. Amin ya Robal, amin. Yang pertama tadi apa kata Sheikh Al Ansom? Tidur di kuburan, bukan tidur di kuburan, ada yang tidur yang meninggalkan enaknya tidur. Dan e, Kepada hal yang mendapatkan Nikmat kubur, yaitu adalah Amal soleh Yang kedua apa? Hal yang bisa Menemukan surga Fakhrat Ilal mizan, fakhrat itu apa tadi? Pujian. pujian Meninggalkan pujian, meninggalkan Kesenangan, ilal mizan Kepada hal yang bisa Memberikan e, Kebaikan di timbangannya Allah, yaitu amal Sholeh amal kebaikan dan kita meyakini akan bertemu Allah gitu saja tadi malam saya sempat ngobrol dengan sahabat-sahabat yang menanyakan tentang Ar Rahman al Aziz tawanya dan ujung-ujungnya alhamdulillah ya artinya kita akan bertemu Allah ya kalau kita meyakini kita akan bertemu Allah secara kasat mata ya ya gimana ya nanti aja di surga gitu apa surat khabar nanti kemaren tu? Omar Yarjuli Koarobi Paliyamal Amalan wala Walayusyrik Bi ibadati robbihi ahada Untuk tafsirnya nanti e, Dibahas oleh Al-Mukarabur kita Surat kahwi ya? Eh? Surat kahwi akhir ya? Wama yarjuliko arobih Barang siapa yang ingin Bertemu dengan Allah Paliak amalan soliha Banyaklah beramal-amal soleh Kita mah yakin Akan bertemu Allah Yakin Jadi kan kita sudah dibahas Masuk surga itu enak Apalagi di surga Ketemu Allah Masuk istana presiden enak Sampai di istana ketemu Jokowi, Lebih enak lagi kan gitu Kita akan bertemu oh iya ya, Nanti lebih lengkapnya Apa bertemu Allah itu secara langsung Kasat mata atau bagaimana Nanti e, dibahas oleh e, Al-Ustaz InsyaAllah Itu diantara yang kedua Yang ketiganya apa Yang bisa menyebabkan orang Menemukan surga Istirahat jembatan maksudnya meninggalkan hal-hal yang mengistirahatkan badan mendekatkan atau mempercepat dia keberadaannya di jembatan dengan cara apa tadi cepat-cepat meninggalkan kemaksiatan sudah tahu bobogohan teh haram tong bobogohan ini mah statusnya berbobogohan dengan gitu add facebook gitu. jadi berpacaran dengan apa namanya e, hal yang Hal yang berbau masyad, kayaknya sih PN akhir gitu ya, berdua-duaan dengan bebek ya lewat kuburan gitu ya, kayaknya enak. Nanti dia kan takut, ah, takut, pren. <tuk> <tuk> ya, harusnya takut jangan meluk, tapi gitu. <tuk> Kenapa? Karena suatu hari kita akan masuk kuburan. Siapa ingin kuburan? Dan yang terakhir apa? Meninggalkan hal yang berhubungan dengan syahwat Atau keenakan Ilal jannah menghadap Atau kepada hal-hal yang Menyebabkan dia dapat Masuk ke surga Di antaranya adalah Ya tadi, enaknya tidur Ditinggalkan kepada Susahnya tahajud Susahnya beribadah duha misalnya orang pada sibuk Langsung bisnis, kita maduha dulu Baca pagi-pagi itu apa? Al-Baqarah dulu gitu ya. Oh. <laughs> Al-Baqarah tanpa nafas gitu ya. <laughs> Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. <laughs> ya. Dan tadi walaupun sempat dibahas ya karena eh, ada ada hadis ya bahwasanya nanti Al-Baqarah akan menemui kita di eh, kita akan didatangi oleh Al-Baqarah gitu. Ya. Jadi diantaranya pentingnya belajar takwil ta'wil dan majas ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak semuanya tidak semuanya harus diterjemahkan secara kata ya tadi. Tidak tidak selesai ngaji dengan Google Translate itu begitu kalau bahaya. Kalau semua ngaji dengan Google Translate itu sangat bahaya sekali. Walaupun Google Translate sangat membantu bagi skripsi kita ya tapi jangan terlalu mengandalkan Google Translate untuk pak yang berhubungan dengan nazi ya karena tidak semuanya bisa terjelaskan dengan eh, apa namanya kamus saja harus dijelaskan dengan tafsir dan takwil kalau nggak ada takwil di dalam hidup kita di dalam menjelaskan Al-Quran, wah rempongnya luar biasa sangat eh, sesat sekali nanti kesananya contoh diantaranya antaranya yang adanya takwil seperti ya dullah bau qaidihim tangan Allah ada di atas nanti kalau kita menggambarkan tangan Allah seperti peureup di WhatsApp gitu kan ya. kan di WhatsApp suka banyak buruk halidung gedengan ya dan lain-lain oh, seperti itu tangannya gitu kan kalau kita menggambarkan tangan ya seperti peureup di gambar icon gitu ya. apa namanya emoji gitu ya. Oh, yang tahu iya, memang. <gif> Jadi kalau menggambarkan seperti itu dan menggambarkan Allah punya pere, punya tangan gitu kan ya. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak mirip dengan segala sesuatu, luar biasa. Artinya ngaji kita masih panjang. Berbahagialah sahabat-sahabat, akang-akang yang dari kecil dari di sini ya. Nih, siapa tuh sih namanya tuh yang 2 cm tuh? Hasbi, ya, ilotik tipe pesantren dari lahir kan ya di pesantrennya. Sebelumnya di pesantren mana Hasbi? Di sebelum di jalur haji mana? IPT. Alpurkon tuh, jadi lahirnya dia udah dari pesantren luar oh, biasa. Oh enggak. Jadi di pesantrennya dari kecil ya. Kalau saya pribadi termasuk orang yang telat tahu pesantren itu setelah ya setelah SMA gitu udah injury time gitu ya. <laughs> udah waktunya muhabis gitu ya udah eh, apa usia emas sebasanya ya. golden age-nya gitu. Kalau lagi gini-gini kan lagi lucu-lucunya gitu ya. Ih lihat Wardana ya hadiran <laughs> Ngapalin ini bisa, ngapalin tasrifan wah luar biasa. Wardana Rio Ibeng, Irpan kan nama kerennya Ibeng katanya. Ya, kalau teman-teman ceweknya kan Ibeng manggilan gitarnya luar biasa. Tinggalkan cewek ya. pindah ke cowok. Ya. <laughs> Jangan juga, tenang ya. kepada laki gitu bahaya. Jadi meninggalkan hal-hal yang seperti itu dan kita diajarkannya dari kecil. Dari kecil sudah diajarkan tafsir hadis luar biasa ini. Ya. Walaupun waru ya jadi pada utah gitu kan, <laughs> karena pelajaran e, tauhid dan lain-lainnya insya Allah e, lebih memantapkan dan bagi sahabat-sahabat yang sudah e, dewasa alias syariah atau juga apa ini ini yang nggak jelas ini namanya. <laughs> Mahad Ali, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah, aduh, saya baru mahasiswa, baru belajar usul fikih, baru belajar tarif tasri dan lain-lain, tidak ada telat. Never to learn, to learn. Tidak ada telat ketika belajar, apa? Never to learn. Bahasa <laughs> Inggris nanti. Ah. never to learn. Wow, wow, wow. Tidak ada kata telat untuk belajar. Walaupun misalnya kitabnya garende, ya. Gugel mungkin kitabnya, kitab yang paling tipis cuma imriji. Ya. Artinya pelajaran saya akan hatam lebih awal. Jadi saya akan liburan lebih awal. <laughs> Untuk ngaji Selasa ya kita tinggal setengahnya lagi. Alhamdulillah bisa jadi nanti tarif tasbih loncat ke belakang. <laughs> Tetap hatam dulu. <laughs> jadi bukan nyari hatam sekarang kita sudah bukan nyari hatam lagi, tapi nyari paham. Jadi kok nggak hatam-hatam? Jangan nyari hatam. Paham apa enggak sekarang mah? Kalau hatam level anak-anak lah. Kayak ngaji bar subuh Bada subuh pada magrib kok kalau nggak hatam-hatam ya? Jadi jangan nyari hatam sekarang nyari paham. Waktunya sudah nyari paham sekarang. Paham apa enggak ngaji? Enggak paham nanya malu bertanya. Ya jangan nanya. <laughs> ya kira-kira nggak -kira paham nanya aja nggak apa-apa. Jadi banyak nanya kayak badi syolih so itu banyak nanya <Ges> ya kan beli Israil mana nyawainya? Ini kami ini sapinya seperti apa? Berapa kilo? Warnanya apa? Iya gitu. <Ges> Tapi kalau waktunya belajar mah nanya terus enggak apa-apa itu. Ya. Jadi saya bangga dengan sahabat-sahabat teruh hal itu. Nanti dengan nanya, wainya. Lagi ujian aja nanya, apa jawabannya apa ini Saya tuh diajar gitu. <Ges> Ya jadi kurang lebih seperti itu nggak apa-apalah. Jadi latihan itu perlu dan kita jangan takut pas lagi ulangan, ulangan atau ujian mah, dari itu mah akan terjadi dalam hidup gitu kan ya. Dan tidak mungkin yang diulangan kan itu yang tidak dipelajari. Kita sudah bahas kira-kira anak TK, anak PAUD, pas ulangannya akan pelajaran algoritma. Dasar stress ya. <laughs> Anak Pak Ud akan belajar logi lo apanya sinus kosinus apa? Logaritma apa logiteg. <laughs> enggak akan, kenapa? Karena itu yang enggak dia pelajari. Allah pun seperti itu, tidak akan ngasih ujian yang berat kepada kita sesuatu hal yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma wa 'alaiha ma Artinya ujian dalam hidup biasa yang sekolah ya harus ujian. Kalau enggak ujian kita enggak akan naik. Pelajaran enggak ujian yang akan pindah pelajaran, terus aja itu. Jadi berbahagialah orang-orang yang siap dengan ujian dan kita terbiasa dengan ujian. Buktinya pada lulus ya. Orang Rahmat ketika SD ke SMP ujian dulu enggak apa langsung masuk ke Unpas. Jadi pas lahir masuk Unpas. Dulu. Oh, mungkin karena Bapaknya ini ya, kerja di Unpas. <gak> enggak apa sih lewati ujian dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Semuanya melewati ujian dan kita lulus. Dan kita bisa melewati semua itu Nah makanya Berbahagialah orang yang siap dengan ujian Orang yang diuji pasti akan naik tingkatan Amin ya Mudah-mudahan kita dimudahkan Di semua ujian dari Allah Dalam kehidupan kita Ujian rizki Ujian kesabaran Ujian keluarga dan lain-lain Apapun ujian kita mudah-mudahan Allah segera meluluskannya ya, Kita se segera melewati semua itu Karena pasti kita Melewati ujian Dan yang berat itu adalah Sabar dalam menghadapi Ujian dan sebenarnya ujian terberat kita Adalah diri kita sendiri Jadi diri sendiri e, Merasa Gak pede atau ya Atau merasa gak yakin nah Itu yang bikin ujian itu terasa berat Jadi buat Allah mah gampang lah. Sekarang Banyak yang UTS, UTS mah gampang Karena bahalnya pasti sudah Hal-hal yang sudah dipelajari dan lain-lain yang bikin bingung itu adalah ketika UTS ngepelajar, kan gitu ya Itu yang bikin bingung ya. Seperti itu, jadi Kekurangan kita adalah satu kurang ilmu Kurang sabar, kurang iman dan lain-lain Mudah-mudahan Allah melengkapi Semua kekurangan kita, amin Baik, kita akhiri dengan Salawat Saulaya Salih Salih Iman Salih ala habibi bika khairul mi wal habibul syafa'atu liqulli ha limmina ahwali Ya Rabbibil Mustofa malim qasina na wakilana man la yawsina karami sallallahu rabbuna rabuul Mustafa Sayyidi Ilmursalil Wa ala alihi wa sahbihi azimai Ada umat? Ada? Baik rahim wa karamatul majlis subhanakallahu ma abihamdika ilaha illa anta astauziruka wa abu bi laih billahi tabiqal hidayah fad wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Siapa ni itu? Orang dos Orang dos Orang dos Orang dos